Assalamualaikum Saudara-saudara, berita malam edisi hari ini Rabu 16 Januari 2019 dibacakan Ardi Truk intercooler terbalik di simpang Jantot, 3 terluka termasuk yang sedang ngopi. Korban kebakaran di Aceh Tenggara dirawat di RSUD di Saudin Putacani dan dibawa ke Medan. Penggiat lingkungan demo PN melabuh desa eksekusi pembakar lahan senilai 366 miliar. Rupiah.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 Zdarlun sebuah dam truk intercooler BL8543LP yang dikemudikan Niazi, 62 tahun, mengalami kecelakaan di Jalan Banda Aceh Medan, Simpang Janto, Kecamatan Selimum, Aceh Besar, Rabu 16 Januari 2019, sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat pagi hari. Tiga orang termasuk sopir truk yang mengangkut pasir dan kerikil itu mengalami luka ringan akibat truk yang melaju di turunan Simpang Janto tersebut mengalami remblong. Informasi yang disampaikan kasar lantas Polres Aceh Besar AKP Piva Pibriana Sari, selain sopir truk, dua korban lagi atas nama Abdul Razak, 32 tahun dan putra 40 tahun, juga mengalami luka ringan. Keduanya sedang ngopi saat laka terjadi. Ia mengatakan mobil dam truk yang blong menabrak mobil box BL8585Ai dan Yamaha Mio BL4766AA serta dua sepeda motor lain yang terparkir di depan sebuah warung kopi yaitu Honda Vario BL3777LAU dan Supra 125 BL3169LM Kronologi dam truk intercooler BL8543LP awalnya melaju dari janto menuju arah simpang jantung saat akan tiba di turunan simpang diduga truk mengalami blong rem dan hilang kendali sehingga menabrak mobil box BL8585AI dan sebuah sepeda motor yang parkir di pinggir jalan sebelah kanan dari arah Medan Banda Aceh. Dam truck yang terbalik serta mobil box yang ringsek berat juga mengenai kios. Sudah lun, dua orang korban kebakaran desa Datuk Pining Seldo, kecamatan Ketambe masih menjalani pengobatan di ruang ICU RSU Desa Hudin Kutacani. Sedangkan seorang lagi terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Umum Medan. Dua korban kebakaran yakni Hasan Basri mengalami luka bakar di bagian punggung dan dirawat di ruangan ICU RSUD Sahudin Kutacane serta Zainah, 48 tahun, dibawa ke Medan. Karena Zainah mengalami luka bakar di bagian kedua kaki, tangan dan wajah, serta badan. Hal ini disampaikan PLT Kepala Dinas Sosial Aceh Tenggara Sarimin. Ia juga mengatakan rumah terbakar 6 unit yang ditempati 30 jiwa. Pihak Dinsos Agara juga telah memberikan makanan ringan, baju, terpal, baju koko, telkung, air mineral, dan selimut. Dinsos juga telah mendirikan posko pengungsian namun mereka mengungsi di rumah famili. Kalaksa BPBD Kuta Canera, Misin mengatakan pihaknya juga memberikan bantuan masa panik seperti beras, telur, tikar, pakaian, air mineral, dan bantuan jenis lainnya. Zdarlun, penggiar Lingkungan dan Hutan di Aceh, Pada 16 Januari 2019, Melancarkan demo ke Pengadilan Negeri Melabu, Aceh Barat. Aksi yang digawal pihak kepolisian, Mendesak Pengadilan Negeri segera melakukan eksekusi, terhadap putusan kasus pembakar lahan PT Kalista Alam di Nagan Raya, Senilai 366 miliar rupiah. Demo dengan membawa pengeras suara, Terdiri dari Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan, Atau HK Aceh, Rumah Transparan Aceh, cheng.org, Semur Aceh Barat, serta elemen mahasiswa di Aceh. Aksi yang berlangsung tertib, serta dengan membawa petisi diterima humas PN Melabu Irwanto. Peserta aksi Mas dan Sukran secara bergantian meminta PN segera mengeksekusi kasus pembakar lahan PT Kalista Alam di Nagan Raya. Apalagi putusan tetap dari Mahkamah Agung yang menghukum denda 366 miliar kepada PT Kalista Alam telah turun. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudarlun Avanza berwarna putih BL1223JC yang dikemudikan Suryadi 30 tahun warga Lok Sukun masuk jurang sekitar 8 meter di kawasan Tangsepidi. Laka tunggal ini terjadi di Jalan Nasional di kawasan Cotgo, Gampung Kebun Nilam, Kecamatan Tangse pada Selasa 15 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Di dalam mobil tersebut selain sopir bernama Suryadi Selamat, dua penumpang lainnya Faru Razid, 32 tahun, serta Zihan Alfi Rahmadani, 4 tahun, menderita luka-luka. Keduanya tercatat warga Gampung Blangoi, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh. Dari informasi yang diperoleh menyebutkan insiden laka lantas terjadi saat Avanza melaju dari Brenun menuju Tangsi. Sampai di tikungan Codgo, Gampung Nilam, kondisi jalan licin akibat hujan, sehingga mobil melaju ke kanan jalan. Sang sopir hilang kendali yang menyebabkan mobil terjun ke jurang sedalam 8 meter di pinggir jalan nasional. Kapol Respedia KBPN di Nugraha Setiawan Siregar mengatakan sopir bernama Suryadi bersama Pahruwazi dan Zihan Alfirah Madanis Selamat dalam lakalantas tunggal tersebut. Sudarlun Ketua Komisi 2 DPR Aceh Nur Zahri bersaksi dalam sidang gugatan Walhi atas izin tambang PT Emas Mineral Murni atau PT EMM di wilayah Nagan Raya dan Aceh Tengah di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kuasa hukum Walhi Judianto Simanjunta mengatakan sidang ini adalah sidang yang ke-8. Objek gugatan adalah surat izin operasi produksi mineral dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing nomor 66-I-IUP-PMA 2016 tentang persetujuan penyesuaian dan peningkatan tahap izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi mineral logam dalam rangka penanaman modal asing untuk komoditas emas kepada PT. Emas Mineral Murni. Tertanggal 19 Desember 2017. Nur Zahri mengatakan DPR Aceh dalam paripurna pada 6 November 2018 memutuskan menolak izin yang dikeluarkan BKPM tersebut. Alasannya proses pemberian izin melanggar kewenangan Aceh. Paripurna DPRA itu juga memutuskan agar pemerintah Aceh membentuk tim khusus untuk melakukan upaya hukum. Walhi dalam gugatan meminta izin tersebut dibatalkan karena berdampak pada kerusakan lingkungan dan proses pemberian izin melanggar kewenangan Aceh. Dalun Klub Raksasa La Liga Barcelona menghabiskan 562 juta euro atau setara dengan 9,046 triliun per tahun untuk membayar gaji para pemainnya. Dikutip dari Spot English, Barcelona sebagai juara bertahan La Liga menjadi klub pertama yang membayar lebih dari 500 juta euro untuk gaji para pemainnya. Angka itu melonjak 42 persen dibandingkan tahun 2017. Hal tersebut diungkapkan dalam studi KPMG Football Bankmark saat mempelajari para juara di 8 liga top Eropa. Pelagurana mendatangkan Philippe Contino pada Januari 2018 dengan rekor 160 juta euro. Pemain asal Brasil ini dikabarkan mendapat gaji sebesar 270.000 euro per pekan atau sekitar 14,4 juta euro. Barcelona juga mendatangkan Ousmane Dembele di musim panas dengan mendapat gaji sebesar 250.000 euro per minggu atau sekitar 13 juta euro per tahun. Dari Newsroom Seram di Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Rabu 16 Januari 2019. Berita pagi Seram BFM hadir kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.srambfm.com follow juga twitter at Seram BFM. Sudarlun,